Assalamualaikum Saudarluun, berita malam edisi hari ini Minggu 16 September 2018 dibacakan Ardian Syah. Beredar kabar PLT Gubernur pejabat eselon 3 dan 4. Tebing Krung runtuh belum ditangani. Kemendikbud siapkan 171 pengajar pengganti untuk di Aceh. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang sudah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Jadilun PLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah dijadwalkan melantik ratusan pejabat Eslon 3 dan 4 pada Senin sore bertempat di Anjungan Monmata, Banda Aceh. Dalam surat undangan yang salinannya diperoleh, jadwal pelantikan dilakukan dalam dua tahap yakni pukul 08.00 waktu Indonesia Barat Eslon 3 dan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Eslon 4. Namun pada informasi terakhir, pelantikan akan diserentakkan pada sore hari menunggu PLT Gubernur Aceh, Novairiansyah tiba dari Jakarta. Belum diketahui pasti berapa jumlah pejabat Eselon 3 dan 4 yang akan dilantik pada Senin besok. Namun kabar yang berkembang jumlahnya mencapai 626 orang. Sesuai isi surat undangan yang diteken PLT Gubernur Aceh Novairiansyah pada 14 September 2018 kepada para pejabat yang dilantik diminta berpakaian korpri, celana, rok warna hitam gelap, Pria memakai peci berwarna hitam dan wanita memakai jilbab berwarna hitam. Sejumlah tanaman padi milik anggota KATE Padang Subur, Desa Padang Baru, Kabupaten Abdia sering terendam banjir luapan Krung Susuh. Peristiwa merasakan ini terjadi akibat tebing sungai yang runtuh dalam peristiwa banjir 25 Desember 2017 yang belum ditangani. Air sungai sering meluap di titik lokasi tebing yang ambruk kemudian merendam tanaman padi yang baru ditanam sehingga petani mengalami kerugian. Pengurus Kati Padang Pisang klat Safrizal, mengatakan peristiwa banjir luapan di lokasi Sabtu malam lalu menyeret sisa potongan kayu dan sampah serta menutupi areal tanaman padi dalam peristiwa Sabtu malam pekan lalu. Banjir yang naik di lokasi tebing yang ambruk menyeret padi yang baru ditanam. Tingginya frekuensi hujan beberapa hari belakangan membuat sejumlah petani menjadi tidak tenang. Mereka khawatir padi yang baru ditanam akan disapu banjir luapan. Darun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyiapkan 171 pengajar pengganti untuk dikirim ke 19 kabupaten yang tersebar di seluruh Aceh. Guru pengganti yang akan bertugas selama tiga bulan di sekolah-sekolah yang kekosongan tenaga pengajar karena harus mengikuti PPG tersebut ternyata tidak hanya diminati oleh tenaga terdidik asal Aceh. Dr. Andes Anas M. Adam yang menjadi pemateri pada pembekalan pengajar pengganti yang dilaksanakan di Hotel Grand Nanggro mengatakan selain penduduk sekitar juga ada pengajar pengganti yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebanyak 171 guru pengganti tersebut sebelum diberangkatkan ke sekolah-sekolah tujuan yang terletak di pedalaman Aceh Terlebih dahulu diberi pembekalan sehingga pada saat bertugas sebagai pengajar pengganti Mereka langsung bisa mengisi posisi guru tempat yang kini harus mengikuti PPG Sudahlun para korban gempa bumi Pidijaya yang rumahnya rusak berat atau hancur total Namun hingga kini rumahnya belum juga dibangun diminta agar jangan risau atau gundah. Pemerintah tetap akan berupaya keras mereka untuk bisa mendapat bantuan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa warga yang rumahnya rusak berat namun tidak masuk pada gelombang pertama diminta bersabar menunggu proses tahap berikutnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD BPBDPJ M. Nasir. Ia mengatakan kepada mereka yang berusaha, Pernah disampaikan Bupati masuk daftar tunggu itu bukan sekedar basa-basi atau pemanis mulut belaka. Namun hal tersebut adalah benar adanya. Pernyataan itu disampaikan berulang kali karena ada sebagian para korban yang terus bertanya-tanya antar sesama. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang di Fm, FM. jumlah korban topan mangkut di Filipina terus bertambah. Jurubicara kepolisian nasional Benigno Durana mengatakan bahwa jumlah keseluruhan korban 49 orang sampai minggu sore pukul 16.58 waktu setempat. Mengutip AFP badai mangkut paling banyak menelan korban tanah longsor. Korban jiwa meningkat drastis dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya yaitu 30 orang pada minggu pagi. Otoritas Filipina telah mengevakuasi ribuan warga menyusul hantaman mangkut yang membawa angin kencang dan hujan lebat yang menghantam berbagai wilayah di Filipina. Mangkut disebut sebagai badai terkuat tahun ini dengan angin berkecepatan diprediksi di atas 300 km per jam. Lebih dari 9.000 orang telah dipindahkan ke tempat penampungan sementara karena badai yang dinamakan Ompong mendekati wilayah produksi pertanian padi dan jagung. Darulun Kedutaan Besar Republik Indonesia meminta Singapura untuk menindaklanjuti penemuan kasus perdagangan orang berupa penjualan asisten rumah tangga yang diduga merupakan tenaga kerja Indonesia. Kasus ini terjadi di platform jual-beli barang baru dan bekas yang bermarkas di Singapura, Carousel. KBRI Singapura menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan pernyataan tertulis kepada Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Mereka juga bakal mengirimkan nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Singapura untuk menyelesaikan kasus ini pada Senin. Di, alaman, di laman karusel ditemukan akun dengan nama Ed My Recruitment yang mengunggah beberapa profil tenaga kerja Indonesia asal Indonesia. Beberapa profil bahkan sudah mendapatkan tanda telah laku terjual. Kementerian Tenaga Kerja Singapura sebelumnya sudah menyatakan akan mengambil langkah untuk memulai investigasi terhadap penjualan pembantu di laman karusel. Dari Nyusrum Serambi Tanjung Permais, berita malam edisi Minggu 16 September 2018. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.